gimana kalau ada seorang istri menemukan suaminya adalah gak bisa bisnis idenya lemah bikin rumah itu pakai otaknya sendiri gak pakai otaknya insinyur macem-macem jadi bingung di judulnya gimana ruang tamunya kayak apa biasanya itu ngikut gaya waktu dulu mondok dulu pondok tuh kan pondok tuh biasa ini buat sainaknya ini wah oh, sempit ini ada kamar mandinya model apa kolamnya apa ini atau macem-macem jadi Bukan mengikuti insinyur, tapi ikuti ide-nya. Makanya unik kadang. Biasanya unik. Istri bisa menguring-uringan. Ini, ini, ini. Baik, kalau seperti itu bagaimana? Memang ketahuilah bahwa membangkang itu tidak. Jadi kalau suamimu melakukan satu kesalahan selagi tidak pelanggaran syariah, jangan dibantah. Karena membantah itu mengeraskan hati. Tapi kalau sudah misalnya urusan bisnis, sekali gagal, dua kali gagal, membantah itu apa sih? kalau ngusulkan adalah hal yang baik, harus dibedakan. ngusulkan, ngajak musyawarah membantah itu adalah abang itu kayak begitu lari. Eh ini sudah, apa sih? bisa ribut bisa diajak abang, yuk kita nu. diajak bicara rumah ini ke kan abang, gimana abang kalau seandainya gini Nih kalau tapi gini nih, ini biarin dulu, masih panas dia ya. masih panas, cuman nanti kalau ngomong ya, bang, tapi saya pengen kamar mandinya agak gede, sambil ngomongnya ngalem itu, pergi, mikir suami baik bener cara ngomongnya ini kadang kalau ngomongnya gak bener malah dilawan enggak, karena apa? ada kewamahnya itu yang kadang ditumpangi oleh kesombongan tuh gak mau denger biarnya ada sampai apalagi denger perkataan palsu dari Sayyidina Umar ada Sayyidina Umar ada orang menisbatkan omongan ke Sayyidina Umar dan itu adalah dusta dan palsu syawiruhunna ini. bermusyawrah kepada istri-istrimu dan langgarlah ini kan kurang ajar gitu tidak ada, itu adalah mauduk Sayyidina Umar tidak pernah mengajari semacam itu Justru Sayyidina Umar adalah sangat lembut dengan istri beliau Rasulullah bermusyawarah dengan istri beliau Ini ada, baca kitab Kitab tentang hukuman suami istri Ada itu, itu riwayat dari Sayyidina Umar yang palsu Ini paling dihafal oleh Ustaz Kita pernah dengar Ustaz paling hafal ini Perempuan harus dihafal Syawiruhunna wa khalifuhunna Bermusyawarah dengan istri istrimu dan langgarlah dia Itu palsu, Sayyidina Umar tidak ngomong gitu. Kan kurang ajar benar masa Sayyidina Umar mengajar ikianat Gimana pendapat ni? Oh, gini. Nanti bikin yang anu ya. Saya pengen kelambu yang warna biru. No. Baik, insyaallah, Eh keluar kuning. Kan kurang ajar namanya. Karuan dah usah ditanya kan begitu. masa sah itu nomor yang jelek. Itu cuma sering dihafal. Ada orang baca kitab ukhu tulijen salah. Matanya terakum itu salah. Jadi salah faham terus. Jadi akhirnya dalam rumah tangganya tidak bisa saling menghargai. Ingat, patuh tetap membangkang tidak. Musul kenalah kecerdasan seorang wanita Jadi wanita yang cerdas tidak pernah membantah Tapi punya usulan yang cerdas Bahkan ambillah hati suamimu adalah dengan kepatuhanmu Sudahlah kalau suami Terserah abang deh Cuma gini loh kita Jangan kepada guru pun demikian Kepada guru itu usulkan Sampaikan keinginanmu Kepada guru jangan sampai mengajari guru Suami adalah lebih daripada gurumu kalau kau punya keinginan wahai murid kepada guru sampaikan kepada guru begini, begini, begini begini dengan hujah-hujah yang kuat, setelah itu apa? semuanya terserah pada suamiku semuanya suamiku ide adalah ide suamiku, imamku adalah suamiku tapi sudah dikasih wawasan mikir itu suami benar juga ini istriku nih. kan gitu. tapi kalau dari awal bang jangan ya begitu tidak benar itu, masa enak orang kampungan Noah jadinya. Nah, begitu biasanya istri buru-buru ya dengan cara yang baik telah mengusulkannya. Insyaallah alam bishawab.